I'm no. no. nen <truittain> I Okay. Yes. lebih susah daripada belajar sejarah karena ternyata masa depan mah harus ekstra diperhitungkan daripada masa lalu sejarah dan masa lalu moving on kenapa kaca mobil lebih lebar daripada kaca spion karena masa depan harus ekstra diperhitungkan Jatkaan seri dari foto menghadiri foto wanita melakukan pembuatan kesalahan dan pernah membuat ini dan sebaik-baiknya pembuatan kesalahan mereka yang mau bertaubat. tabaya tubuh tobatan setelah berpisah lama dengan Allah kembalilah kepada Allah. Allah itu pencemburu. Allah itu sedih kalau jarang disembah bukan karena kredibilitasnya terus Allah kalau tidak ada yang nyembah, berubah statusnya juga sayang aja sama bani hamba hambaku aku tidak pernah tidur dan takut dulu sinatu allah tapi kenapa kau sering meninggalkanku sementara rizkimu dari aku rizki itu sudah tertakar hambaku tidak akan tertukar sementara waktumu habis kau kejar untuk duniamu yang sementara sementara akhirat yang pasti kau abaikan berapa manusia yang mati matian Mencari sesuatu yang akan ditinggalkan mati lalu bandingkan berapa juta manusia mati-matian menyiapkan untuk mati. Persentasenya jelas, bu. Karena ada akhirat seandainya ada hidup selama mati. Istri jadi jangan kalau kita wafat, ibu sayang sama suami. Tuh dan dipromosi depan publik walaupun memang sayang. Berarti presentasenya akan menurun. Aslinya ibu sayang sayang, kalau bapak wafat ikut nggak? mana berarti sayangnya? mau nikah lagi nggak? anggap aja bapak nggak ada. mau bener. berarti sudah terencana hidupnya suaminya aja belum wafat, mereka udah niat. Maka kalau bapak udah niat, rencanakan saja. toh kalaupun kita wafat, mereka nikah lagi. Pak, yang jadi masalah ibu-ibu egois. Bapak wafat nggak ikut, tapi ibu-ibu menikah lagi. Tapi bapak punya rencana menikah lagi sampai wafat, ibu-ibu nggak izinkan mereka sampai struk, stres, stress, takut sama istri. Inilah Istiqomah Ikatkan suami takut istri kalau di rumah. Bu saya sama bapak. Saya alhamdulillah stikoma. Biarin bapak nikah lagi. Bapak. Ibu mau dan niat tadi, ibu luruskan tauhidnya Kalau bapak itu punya siapa? Ibu? Ya Allah makanya kalau bapak wapat ibu nggak bisa apa-apa karena diambil sama yang punya ya Allah. Ibu sayang sama bapak, sayang. Biarin bapak nikah lagi. Nggak boleh Ustad. Allah ngelarang suami kita nikah lagi. Kenapa ibu mau Allah ngelarang-larangnya. Tuh ya kadang nggak kerasa ya. Keras, ya. Bapak nggak harus nunggu izin ibu, yakin nggak bakalan keluar izinnya. Berat mana pak antara izin dengan minta maaf? Berat minta maaf, berat minta izin, berat minta izin, makanya nggak pernah akan turun izin itu di perizinan pemerintahan sekalipun nggak ada izin politik. Maka bapak nggak harus izin kalau ketemu saja minta maaf. Maka permainannya yang cantik, yang sampai ketemu. Kenapa jadi kesana? Ini? Itulah beratnya istri komah dalam hijrah Kalau saya lagi jadi ahli maksiat tidak ada yang menghujat. Ketika saya belajar taat pergi ke masjid pakai gamis. Gimana orang yang nyinyir? Kemana anak pendek pakai baju istrinya aja ya? Karena saya kan pendek nggak boleh bilang pendek itu menyinggung bilang kafir aja nggak boleh sekarang harus sopan bahasa teh. Saya baca Al Kafirun kalau taraweh kuliah ayuhan non muslim biarin rusak juga yang penting seneng manusia. Sama orang pendek nggak boleh bilang pendek, man, eh, tinggi yang terhambat gitu. Sama orang pesek nggak boleh bilang pesek, mancung yang tertunda itu. Sama orang hitam nggak boleh bilang hitam, putih tua dan nyakitin Kalau lihat anjing jangan bilang anjing, nanti kesinggung anjingnya non kucing gitu Rudat lah di Indonesia mah Pengen pulang ke Garut Hati-hati, kalau kita menanam padi pasti tibu rumput Kalau kita berbuat baik, pasti orang ada Saya akan. Pokoknya oh, gimana? Edan, ada. Saya, saya muncul di TV Oh beliau, si Ustadz jadi Ustadz ustad? Berita Tapi saya belajar kepada Rosno Nosunto, orang terbaik sekalipun, dan mencikennani. Nah, ini beratnya di koma. Baitan dikennin. Tebel. Beda. Nabi aja yang dari dan memilakon tahanan atau kumpir, Josinpohan ilaihi suatu kesana. Anda yang menemparin kotoran bunta, waktu ketokib dilempar sampai tanggal di depannya sampai Jibril aja yang pernah marah menawarkan tawaran mau diapain Muhammad yang mendorimimu Nabi senyum aja, biarin mereka gak, gak paham kita yang pernah punya dosa mau belajar baik, ada yang nginyir sabar aja, biarin kalau ketemu tai ayam jangan dicium, udah biarin aja nantinya dirimu jadi ribet ya Maka istiqomah itu adalah kunci supaya hijrahnya tidak lelah, disebabkan lilah. Kunci supaya hijrahnya tidak mengeluh, disebabkan farh. Dengan mengalloh inna <k 35> wa <-dalam> nusuki wa wa Ikhlaskan saja. Maka wajiteki kamar Etiannya, dari rumah ke masjid dihina, dari rumah ke mandiri sakti etiannya, dalam kurung perbuatan, rizki kejutan hanya doa yang merbaktir maka di 17 kali kita sholat yang wajib itu tidak pernah tertinggal satu kalimat sakti, ih dinasiro berarti maka diulang-ulang ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus pengennya belok aja emang nggak ada godaan? bu, nanti saya berbagi hikmah ya boleh minta kursi satu karena saya bawa praktisi hijrah yang udah lama boleh minta kursi satu lagi biar saya talk show Fadil kemana? Fadil tadi yang sama saya so, biar nggak ada tri kamera Bagaimana beratnya hijrah dan apa ujian hijrah? Saya ketemu teman friendly, biarkan dia cerita bunuh diri gagal terus tiga kali karena belum waktunya mungkin. Ya. Orangnya ganteng banget, tatonya penuh. Dulu dia diujinya dengan banyak hal, pekerjaannya putus, ceweknya ninggalin dia teman-temannya menjauh pada dia punya segalanya ini buat Pak nih, dia cerita dia beratnya istiqomah dalam izran gimana bolehlah memperkenalkan diri tak kenal sama kata saya tak kenal sama kata Arun ya. biarkan dia memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Pak Diyo. nama saya Pak Dil selanjutnya saya coba bareng-bareng dengan bosan Atau Atau yang lalu Banyak cerita Yang se niin vaikeaa? keterburukan se niin vaikeaa? Saya se niin vaikeaa? Onko segalanya niin vaikeaa? Onko se teman Banyak Di Bandung akhirnya menjadi seorang yang aktif, menjadi seorang yang hobi faksian minuman keras alkohol atau macam. Lalu ada satu mata yang mungkin itu adalah sebuah teguran e, pasangan Makanya saya, saya lalu pekerjaan pun kontra dan akhirnya teman-teman saya juga menjauh dari saya. Saya cuma bisa diaman tosan selama dua hari dua malam. Tidak mau ngobrol dengan siapapun. Punya punya banyak. tinggal. Boleh mau apa udah tinggal pergi atau mau kemana, tinggal pergi. Tapi nah, karena ada uang Tapi ternyata. Tidak menjamin juga, kunin luar. Lalu selama dua hari, dua malam itu, saya nanti di kantor. Tampu kamar itu dua hari. Tidak perlu dinyalain. Saya hanya minum air kutti selama dua hari, dua malam itu. Tidak. Tidak perlu lakukan. Tidak cuma air kutti dua. Tidak perlu datang. Tidak masih tersisa. Täytyy pitää tuntuu, että tietysti parantui, mutta alkaa tulla lähellä, hilang että en tiedä, että lähellä. Lähellä, mutta en tiedä, että lähellä. Lähellä, mutta en tiedä, että lähellä. ada mutta ini tiedä, että Jesäkkäinäkin, jos kai on, että ei ole mitään, niin se on. Mutta jos on, niin se on. Mutta jos ei ole, niin se on. Mutta jos on, ilmu bagaimana hati cepatnya. jadi Google sangat berjasa so. memberikan informasi bagaimana hati cepat bagaimana caranya hati cepat tapi tidak terlalu sakit <laughs> <tuk> Halo, ada satu, satu satu blog yang menceritakan tentang tingginya dosis paracetamol ya, bagi yang berminat ya dicatat aja kalau adanya tingginya dosis paracetamol yang kata konon katanya kita dengan keadaan belum bisi perut, belum makan sama sekali kita minum 2-3 butir aja, itu bisa merusak ginjal, bisa sampai overdosis katanya menurut disitu udah akhirnya saya pergi ke apotek, akhirnya keluar aman dari itu sekitar 4 menuju Isyad ke apotek untuk beli parasetamol sebanyak 30 butir 3 strip. Lalu saya tahu kacang goreng. Saya makan seperti kacang goreng. Berserakan semua plastiknya tapi ternyata dan habis 30 butir itu. Saya minumnya dengan soda. Karena yang saya tahu di dalam perkara itu Di saat kita minum obat-obatan, kita minum soda atau kopi Itu akan membuat reaksi si obat itu lebih cepat Akhirnya saya minumnya pakai tidak air itu tapi soda Hasilnya dia penuh dirinya juga di dunia Berdasarkan ilmu Berdasarkan nah, ilmu Lalu sekitar 2 jam, sampai 3 jam Sebelumnya saya kirim surat via WhatsApp ke ibu saya gitu Ke adik saya gitu Sebenarnya kan nggak pamit, bukan pamit uh, WhatsAppnya itu lebih ke meminta maaf. Saya pamit, Bapak -bapak, saya minta maaf lewat pasar Tidak saya langsung ngomong, akan melakukan hal itu Setelah saya minum itu, Apa sekitar... bilang, takut teriak, Takut riak, mau bunuh diri bilang-bilang Akhirnya Setelah 2-3 jam, ada efek Efeknya itu cuma Pusing Lemes pada rumah Tapi mungkin secara ilmiah lagi karena mungkin saya terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan dulunya jadi si dosisnya itu belum sampai gitu ke dosis yang saya punya jadi saya pingsan aja tapi sebelum pingsan itu saya mikir saya oh ini kayaknya kurang dosisnya lah saya naik motor lagi belanja lagi keluar ke Alfamart belanja. Jadi bunuh diri waktu itu didukung oleh apa Apotek terdekat oleh Alfamar dan Wimpol. Akhirnya saya beli Wimpol di saat itu. Udah kurang dosis obat kayaknya tidak? Kurang-kurang efeknya ini. Eh ada Wimpol. Ada hal lucu di situ di saat saya naik motor ke Alfamar, saya udah mulai ada reaksi dari obat itu. Udah mulai pusing di jalan. Akhirnya di saat proses bunuh diri itu saya udah berdoa, ya Allah jangan jangan mati di jalan bis. takutnya nanti terpekal gitu. Jangan pas naik motor ini saya efek obatnya Entar, ayo, udah ternyata kalau kosan lagi terpekal gitu kan. Ternyata berhasil sampai ke Alfamart dengan pelayanan udah efek obat cepat-cepat beli beli wipol, ke kosan Pas mau saya minum ternyata tidak segampang di film-film atau sinetron gitu pahit baunya, dunia, bau, bau pahit saya baru minta gak itu, bukan marja betul, mungkin kalau bulan puasa ambilin marja akhirnya tadi saya minum sinipol itu dengan keadaan sudah terbuka karena keburu iksan mungkin ya ikutan keburu iksan lalu sekitar jam kalau gak salah jam 2 atau jam 3 dimi hari Dengan keadaan saya mungkin biksa atau terbidur atau gimana Ada yang nangkau pintu kamar kosan Kaget gitu Kagetnya itu bukan kaget nalai lopo Tapi kaget Loh kok bangun lagi gak jadi mati? Gitu. Kenapa bangun lagi? Gitu. Ternyata pas saya buka pintu Itu adalah ibu saya Ibu saya tiba-tiba langsung ke kosan saya Posisi ibu saya itu tinggalnya tidak dimaksud di berarti sekitar dari jam 8 terima WhatsApp saya itu, dengan secepat atau naluri seorang ibu, dia langsung ke bandung dan langsung ke kosan. Kalau nanya saya di mana atau gimana dia langsung ke kosan Karena setelah saya cetak saya, saya nggak nungguin balasan, saya langsung mati handphone. Dan akhirnya pas saya bangun ternyata itu ibu saya, eh, kaget terus merasa kayak. Kau oh, ngga Terus kenapa harus ada ibu saya tukupu-tukupu. Terus kaya oh mungkin ini caranya. saya diselamatkan melalui ke pintu dari ibu saya itu. Mungkin kalau lebih lama lagi mungkin reksi obatnya M masih terus jalan. Kayaknya mungkin juga situ berhasil saya bunuh dirinya. Nah disitu akhirnya saya mulai minta maaf. Saya menurut ibu saya. Saya kami semangat. Tapi ibu saya juga lihat banyak obat-obat paracetamol itu. Ada obat-obat baik juga ada botol-botol biekewan -botol yang masih tersisa di kamar pesan saya gitu. lalu akhirnya setelah beberapa mungkin belasan tahun saya tidak tidur bareng dengan ibu saya berdua gitu. akhirnya malam itu saya tidur berdua dengan ibu saya cerita seperti apa harus kaya ini kenapa harus kaya gini, harus gini, gini segala macam. singkat cerita, saya berdoa ibu lalu. ibu Ada teman saya di saat tahun 2000 itu 2016 berarti. tahun 2006, uh, 2015, 2016, di Bandung itu sedang ngetren-ngetrennya pemuda-pemudi hijrah. Di salah satu masjid di Bandung. Salah satu misi kajiannya adalah tadi. Saya termasuk orang yang paling anti masuk masjid. Bahkan dari zaman saya masih sekolah saya lebih baik berantem sama guru daripada harus ikut jualan di sekolah. Jadi pada ini orang yang tipikalnya istri koma tidak pernah kodenya sama yang benar. <laughs> Lalu ada teman saya yang bilang, ayu kalau e, terkena bahasa sunda asal gitu, kayak dia loh kamu mukanya udah gelap gitu, sih kayaknya putus asa banget gini-gini segala macam. Nolah yuk, yuk alati, alati kebetulan namanya disana. Enggak, itu cuma lagi musim-musim lagi keren-kerenan doang. Dan mereka di bawah sana cuma ngajar takaruf doang, daftar takaruf paling hanya gitu kayak. Jadi memang saya selalu skeptis, apatis sama kalian berbau masjid atau kajian. Gitu. Tapi saya diam-diam Jadi teman saya bilang seru kok ada kajiannya lebih ke santai segala macam. Gak, gak kayak yang kita pikirkan gitu bahwa seorang yang tatuan masuk masjid terus, kamu ngapain kamu masjid kamu berdosa segala macam gitu. Saya karena pernah mengalami itu juga nih saat ketemu ustadz atau segala macam selalu dijelas seperti itu makanya itu yang saya selalu bikin saya benci sama hal-hal berbau kajian mesti datang ustadz segala macam lalu akhirnya saya kepo buka di YouTube ada apa nih di sisi kategori ada ustadz A ustadz B ustadz C segala macam ada ustadz F F katanya menarik katanya lucu video-video ini yaudah saya bukalah YouTube-nya di situ kepo malam-malam misalnya teman-teman saya itu waktu itu ngirim di rumah teman ya teman tempat mengumpul teman-teman saya mereka udah tidur saya diam-diam buka itu pakai headset nggak ketahuan gitu buka oh ini ustadz devi oh lucu juga ya lumayan buat hiburan gitu, gitu. ustadz devi lalu akhirnya besok di itu pagi-pagi oh. e, sorenya saya langsung tanya ke teman kapan Ustaz devi ada di masjid untuk kerjanya ada malam ini kau tahu kalau kau itu ayo ayo kau mau deh, temen lumayan lah ke sana belajar akhirnya ke sana masuk pertama kali selalu ya berapa kali lamanya masuk masjid lagi akhirnya hanya untuk motor secara komedi bukan mengaji ya cari hiburan lah atau persalakan sedikit itu segala macam lalu akhirnya saya ikut kajian itu saya pertama kali masuk masjid dan pertama kali menjadi orang paling terakhir keluar mesin setelah kajian karena nungguin Ustadz keluar dari belakang kumpar saya pengen ngobrol langsung ternyata keluarnya dari samping masjid kamu nah, saya gak mau diuget dia. <tuk> akhirnya gak bisa ketemu hari itu saya kepoin instagramnya saya chat, tetap kalau menang saya masih gini gini gini gini saya anti sama yang namanya uh, berislawan segala macam kagian tapi setelah ketemu ustad dengan kajian ustadz saya merasa banyak tersingkir dengan kajian ustadz saya merasa dapat berkesalahan saya pengen cerita saya pengen ngobrol udah berbulan nah, bulan akhirnya dapat balasan di pagi harinya ayo ternyata kalau misalkan mau ketemu ketemu saya di satu universitas ada kajian saya samperin langsung gitu dan di saat pertemuan pertama itu langsung diajak untuk berita jadian jadi, ya. jadi ya, langsung disebut amin langsung jadian. Di hari itu juga akhirnya saya merasakan Karena Terutama di saat subuh ketemu itu sholat bareng Saya merasakan lagi Bukan merasakan lagi Mungkin pertama kalinya merasakan Sholat lima waktu Di lima usia yang berbeda Yang setelah lalu diajak sama masyarakat Untuk tinggal di rumahnya Ini loh kalau misalnya tahu kau benar-benar Tahu, tahu, benar -benar. tahu bahwa Memperbaiki duit pelan-pelan sambil belajar Kita belajar bareng-bareng biar kami ikut saya aja. udah akhirnya di situ saya buang motor, buang handphone, buang barang-barang yang nggak saya bawa kecuali baju-baju di kosan di bawah rumah Ustad. selama enam bulan saya diri di rumah Ustad tanpa ada teman-teman, keluarga, ratu pun nggak tahu saya di situ. karena sebelum-sebelumnya juga pernah ada yang nyari. jadi saya tidak tahu siapa-siapa. <tuh> Ya, pelan pelan pelan usein, segala macam Yang selalu hyvät ajarkan ke saya Untuk meidän itu adalah hyvät yang ja satu yang selalu meidän on oltava hyvät ja hyvät. Mutta jos meidän on oltava hyvät ja hyvät, niin meidän on oltava hyvät ja hyvät. selalu jaga meidän on oltava Jaga, jaga selalu. Ternyata benar dengan saya menjaga wudhu yang dilakukan kembali. Ya, kembali mulai dari pasangan saya pergi balik lagi dengan berbicara. Iya, pada saatnya aku berbicara yang sudah terlalu lama. Ayo berbicara lebih ekspresif. Lalu, ada teman-teman yang kerjaan kita ya, ya. Jadi ada pekerjaan yang hilang, lalu ada pekerjaan yang datang. Kalau saya namanya pengen kuliah itu saya pengen jadi dokter gitu, saya pengen konsi itu. Tidak pernah lolos, sidangnya tidak pernah dicek, segala macam dan tampak, harus ada ditawarin apa ada saya interview. Saya malah sorry no, ajum, nah, kerjaan, ter di short. Teman-teman juga mulai dari nah tawaran kerja segala macam, Lalu diajakin lagi barang -barang. Nah, tapi ketika kalah adalah sama wanita gitu? mata yang kita balikkan mata yang kita balikkan dengan hijaunya dengan ajakan wanitanya yoga wanita. tidak bertahan lama hanya bertahan satu tahun satu tahun kurang lah karena dasarnya saya sudah merasa paham saya sudah merasa hijrah saya sudah merasa ijabah doa ijabah doa ternyata bukan ijabah doa, hati-hati ternyata jebakan. itu adalah jebakan bad man jebakan godaan dari, godaan dari niat istiqomah kita ternyata selanika dia mulai buka kerudung kebetulan dulu honeymoonnya itu ke Jogja honeymoonnya ke Jogja dan di Jogja ya aku pengen buka kerudung ya karena saya pun ilmunya belum bagus Ya udah, ya udah ya udah terserah buka bro, buka aja kalau lagi liburan gitu saya gitu yang di sini katanya Wiras Taman betul kalau nggak salah jalan Wiras Taman banyak bar-bar gitu ya ya itu prawiro Taman eh, ya banyak bar gitu kan yang katanya ya sih nggak apa-apa lagi liburan lagi yang limun padahal kan allah melihat terus gitu ya da orang Bandung mah jauh gitu tahunya Fadil Padahal sebenarnya mereka pemerdekaan kan di Bandung orang Jogja nggak ada yang tahu. Akhirnya terjebak lagi lah ke dunia itu karena untuk iseng Hancur semuanya. Pulang dari honeymoon semuanya ancur segala macam. Mulai rumah tandanya kalau sudahnya awet rajet kalau hasil misalnya apa ya. Adem-adem adem-adem ancur -adem gitu. Adem-adem ancur -adem -adem akhirnya pisah alamat Setelah pisah baru saya berpikir gitu oh itu hanya jebakan akhirnya saya mulai mencoba pendekatan kembali untuk CLBK ke beliau tak gagal ya. ternyata itu jebakan bukan hasil hijabah dari doa saya ternyata yang sulit itu bukan tadi, yang sulit itu adalah istiqomahnya Tan. kita mau sholat taubah setiap hari juga bisa sebenarnya gitu tapi istiqomahnya yang susah ternyata saya kembali Yaudah aja, ya kemana-mana lagi. Dia udah aja selalu gitu. Ternyata benar ada kalimat bergaulah dengan orang soleh itu bukan bohong. Itu saya sudah mengalaminya sendiri. Gitu. Mau seperti apapun iman kita segala macam. Kalau goyah, goyah aja tetap akhirnya. Gitu. Lalu kembalilah CLBK dengan Ustadz, mulai fokus benar-benar. Fokusnya itu bukan untuk bertobat fokus saya adalah untuk istiqomah fokus saya bukan istiqomah untuk pembuktian kepada manusia tapi kepada Allah dan diri saya sendiri terutama untuk membahagiakan orang tua untuk membahagiakan lingkungan teman-teman keluarga tapi tetap tujuannya adalah lillah akhirnya singkat cerita lagi ketemu jodoh yang sebenarnya Sampai hari ini dan Alhamdulillah sudah dikarunai kasih anak perempuan barusan. Baru 2 bulan, kemarin baru lahir Kenapa seperti yang kecewa dengan cerita terakhir barusan Udah ada di ratu itu Yang lalu disitu berpikir, oh ini loh yang namanya Mungkin ini yang benar-benar jawaban doa Tanpa saya meminta itu Di pernikahan pertama tidak dikasih karunia anak segala macamnya Dikasih cuma kehancuran rumah tangga kehidupan yang busuk lagi gitu. yang ini saya ketemu baru sebulan langsung menikah dengan niat ibadah sebulan kemudian dikarenai isi hamil oh ini yang namanya jawaban gitu. tidak perlu repot-repot diniatkan segala macam diminta dipaksakan ternyata juga dengan sendirinya, kok dikasih bonusnya Allah kalau kita niatnya memang benar-benar ibadah awas coba lagi. jadi dia hikmahnya apa nih di setengah perjalanan dari kisah yang muncul 4 tahun ketemui dengan fluktuasinya persoalannya kita jangan ketemu, baru ketemu lagi baru-baru ini saya kan punya tagline pretty too mau gitu aja e, kemarin instagramnya sempat ngaktik, baru dia nge sebuah produk, dan saya komen kemana bro, kemana aja bro langsung ketemuan dari itu juga dan takdir Allah menyatakan kita bertemu lagi sampai malam ini dengan kisah yang baru biasa. Dia punya anak dan saya menyatu lagi dengan dia dengan berbagai rumah yang muncul pesan paling penting di di perjalanan ini apa sih yang kita cari sebenarnya pesan kalau menurut pribadi saya itu ya tentang istiqomah tentang taubat tentang kehidupan yang kita jalani sebenarnya tidak perlu repot itu kita kadang kalau saya dulu pernah yang namanya berbisnis sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan selalu berpikir target target omset segala macam, tapi kita lupa sama pemberinya. Gitu. Kita berpikir jodoh jodoh jodoh segala macam dunia dunia, tapi kita lupa sama pemberinya. Gitu. Jadi kita kadang jadi lelah, gitu. lelah karena tidak dilah. Jadi ternyata saya selalu ingat dengan kalimat yang selalu saya pakai sampai hari ini adalah Allah dulu. Allahi, lagi-lagi Allah Allah ada, masalah tiada Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah Daripada kehilangan Allah karena sesuatu Takbir Atau pola dia semakin speechless ya MC kerja Kalau ada yang mau nanya silahkan mungkin bagi para jamaah sekalian, untuk yang hewan mungkin ada yang mau bertanya, silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, pertanyaan apa artis warahmat Nih pertanyaannya, Sedikit tapi nyukir. Kalau saya tadi dengan cerita padi kenapa beliau masih hidup sampai hari ini? Ternyata yang ngutuk pertama di proses kematiannya ibu yang hidupkannya enggak. Ibu itu adalah wakil Allah di dunia, kamar bayan di sogiro. Ibu adalah malaikat tak bersayap yang Tidak pernah bibirnya berhenti Walaupun bentuknya berbisik lirih dari hati nuraninya Selalu memandang anaknya dalam ungkapan tulus rohiaan Ibu adalah nyawa Karena berapa juta ibu yang wafat berani melepaskan nyawanya Ini untuk menyelamatkan anaknya Saking sakitnya ngedegin kita waktu lelaki Ibu adalah sosok manusia yang berani menahan bahwa Yang penting anaknya kenyak. Sosok manusia yang berani menahan haus Yang penting anaknya tidak kehaus Ibu adalah Tak ada kita tanpa dia Suopi yang punya tiga kekuatan Mengandung, melahirkan, dan mengeju. Ibu adalah nyawa. Keloomu disegarakan. Ibu nyawa bagi setiap manusia. Kamu kurang bersyukur kalau kamu melupakan Nikmat terbesar kehidupanmu bernama kedu orang tua terlebih ibu surat Al Ahzab 15 ya bicara syukur Rabbi auzik nih syukur nikmat terkala ti an am, amta ya kita enggak ada tanpa ibu kita dan ayah kita hidurhaka berdua terbesar setelah Allah adalah ibu dan saya izinahku itu permintaan. Mama pengen apa dari Epi? Enggak apa yang apa? Mama. Cuma Mama boleh cerita sedikit deh. Ketika Mama melahirin kamu karena kamu anak pertama itu nyaris lepas nyawa Mama karena sakitnya ngedenin kamu. Mama hanya minta satu hal, solehian. Ya, ya Mas kalau itu permintaannya Epi kelurahan ganti nama jadi soleh, bukan itu maksudnya perilakumu, nak kamu lagi kecil belajar jalan ketika kamu nginyap buntung rupanya. mama jelaki itu udah kaki kamu tapi mama nggak bisa tolong kamu ketika kamu masuk neraka, nak jadi apa harus gimana, mak? gaji, sholat sedekah biar kamu tidak banggut sudah 35 biar kamu sempurna sudah 35-30 sembilan, nak Dan ibu saya istimewa mungkin sama mamah padil juga dan saya kenal dekat kita saling menitipkan doa jauh di mata dekat kita ternyata harta termahal itu hidupan catat ya terlebih ini ramadhan ketika air mata seorang ibu mengkremasi, membasahi ubun-ubun anaknya itu air surga yang nggak dijual di apotek, toko obat dan rumah sakit termasuk air kaki. Hei eh, padat pernah menyaksikan Pisa ajaibu Mempraktekan Jadi suku ketika di pesantren kami Yang banyak santrinya karena rehabilitasi Ada orang yang bocor ini Bocor anus 25 tahun Karena mau praktek Tiba-tiba dia pake pankul saya. saya kasih cerita tentang ibu Tiba-tiba ibunya datang ya dia Obadanya udah kaya tengkorak Karena frustasi dengan kebocoran anusnya sebelum membagi ibu mau datang bawalah air cucilah kaki ibu. Sampai saya ikut mici, ikut minum air kaki itu. Padahal ada pada itu orang yang anti nangis. Tadi saya lihat waktu itu berkaca-kaca banget dan dia pulang mendiungi ibu. Melakukan layanan yang sama. Dan orang itu sembuh. Apa pesannya sederhana Sebesar apapun masalahmu temui ibumu karena bisa jadi wajah terakhir yang kita lihat saat itu. Kapan terakhir nge-chat, kepan terakhir telepon. Bisa jadi itu pesan terakhir yang kita perlukan. Nah, kan dia nitip si mama. Saya selalu pesan begitu. Dia jangan sakiti hati ibu. Selesaikan masalahnya. Tengokä pertanyaannya. Apa arti seorang ibu buat ustad? You are my everything. Mahko segalanyaku Tapi dengan praktek. Jangan sampai mama komentari. Iya, segalanya sama mamah Itu kan jadi pembahan Jadi kalau ada apa-apa, ke ibu dulu Jangan bawa masalah bawa Kapan terakhir kita tergopoh-gopoh Mendatangi ibu kita Seperti kita beres di akadin setelah menikah Sungkem Kapan terakhir kita menembelkan pipi kita Ke pipinya lalu berbisik Ma Maafkan aku yang Ridhoi aku Ampunnya aku atas Apa kesalahanku yang aku lakukan Yang ingat atau tidak ingat Kapan kita mencium keningnya terakhir kali? Kapan kita dengan sesama memperhatikan bekas apa kenyit dari dan keriput keningnya? Kapan kita saat telah anggap hebat, merasa jadi orang hebat, membawa makanan terlejat, sikap hebat, lalu mengajukan satu suapan untuk kita menyuapinya kapan? Kita ingatnya pas hari ibu aja. Ibu mengingat ingat kita 24 jam. Jadi cerita ibu ini gak berujung, mas. Kasih ibu kepada beta, Tidak terhingga sepanjang masa Hanya memberi kembali Itu benar Bagi sang surya dia. Mungkin padahal punya arti khusus Tentang ibu Ibu Sebenarnya enggak ada jauh sama kita, itu Tentang ibu Cuma kalau Saya Pribadi Ibu itu Adalah Jalan utama Selain amalan ibadah kita Menuju ke surga Ibu Segalanya Yang menjadi jalan kelancaran hidup kita Doanya yang menjadi Kelancaran usaha kita Dalam kehidupan sehari-hari Hamba doa seorang ibu Kayaan semuanya mentok Dan itu nyata sudah saya rasakan Setelah saya Meminta maaf Dengan sungguh-sungguh kepada ibu saya Mencuci kakinya Meminum air kaki ibu Nyata Dengan doanya Dan permohonan maaf yang terus dari seorang ibu Usaha saya lancar Di kehidupan saya Lebih tenang Segalanya membaik Ternyata Kunci. Selain amalan ibadah adalah restu seorang ibu. Tidaketan, nah, terima kasih. Di setiap doamu, nama aku engkau sebut, ibu. Maka ada kecemburuan nabi kepada dua sahabatnya, Salman Al-Farisi dan Wes Al-Kharni, yang viral di langit walau tidak terkenaan di sampai terkelupas kulit punggungnya hanya untuk membahagiakan ibunya diantar haji dan umroh dengan berjalan kaki puluhan kilometer lalu terbakar kakinya karena menginjak pada pasir kering panas lalu mengeluarkan lalu kulitnya mengering karena tercekik dinginnya badan pasir di malam hari lalu kulit punggungnya terkelupas hanya untuk mencari lidol dengan pola membahagiakan ibunya dengan cara digendong untuk dihajikan dan diumroh Setelah senanti aja menari jelesi kepada dua sahabatnya ini. Karena Nabi lahir yakin, hati-hati dengan hati. Kerjaan kami cuma dua. Haya Allah berikan <tuh> rezeki kepada setiap kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami. Saya lagi bikinin rumah Juhlis mamah. Tapi walaupun mamah tak minta, ini mah hutang yang cukup boleh ini dosa saya pada orang dosa saya kun bukan ibu saya ibu saya yang mikrafi mama bikin rumah buat dia siap mah kalau pun harus nyawa terlepas demi hidupan mama itu dulu kan terima mari dokter ibu saya sehari-harinya di masjid melayani jamaah masakin buat dia dan Tidak ada kami di sini, kalau tidak ada rindu kedua orang Ayu, saya juga hebat, yang mengenalkan saya kepada Allah. Ini, ini pertanyaannya sedikit, tapi jadi cerita panjang. Cuma itu kuncian rahasia lainnya di kebongkarin. Sebenarnya, Fy Fadil tadi siapainya. Orang yang dapat muda benar rindu orang itu. Itu aja. Mungkin bagi para yang amat, ada yang mau pertanyaan lagi? Mies, tapa. Yangawat. ada Onko tämä? Sebagai seorang ibu Bestinya, oh. menjadi tegukah Bagaimana anak-anak kita Mereka Supaya menginsapkan Peran kari ibu Saya ingin pada kepada Saya yakin Ustadtefiikan uh, Pelung muda jadi Katanya diawali dengan- muda-udahan Tapi bisa berubah menjadi seorang yang Begitu Ustad Dan uh, Kirainya Apa yang menjadi Apakah wahyu Apa gitu, Mujicat apa uh, Ustad Rasakan Bisa menjadi Hijrah Seperti ini Mungkin ini Akan menjadikan Suatu hal yang Kenalasi muda kita Lebih baik dunia, Karena Ada suatu uh, Telagan yang betul, betul hebat Untuk menjadi hijrah Dari hal yang negatif Menjadi hal yang Setiap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kembali ke kisah saya yang tadi ibu. Ibu saya itu kelebihannya, semoga Allah mewajibkan kumduduk. tidak pernah memarahi saya dengan ungkapan yang tidak diharapkan. Banyak ibu yang terjebak. Kamu mah kayak, kamu mah kayak ayah. Kamu monyet. Akhirnya anaknya jadi monyet bukan Ibu saya itu memancing apapun saya, hurra-hura-hura dan hurra rasanya, ibu selalu mengkerunkan giginya dengan ungkapan turus dari hati. Gidoain sama emakmu jadi ulama, jadi usia. Jadi hati-hati dengan kata-kata seorang ibu. Saya merasa bisa, saya belajar bisa merasa. Tidak nah saya kalau tanpa ibu saya. Terakhir saya tawap sama emak saya, sakit Tepuk tangan terakhir saya, ikhman berhenti dulu ya. Evi jadi ingat Isma, ikhman yli juara. Itu jasa seorang ibu yang bernama hajar, yang berani mencari air untuk anak. Sekarang kita posisinya lagi sofa dan merwak. Saya dudukin, ibu saya jam-jam saya cuci, saya minum. Nah, Yau, Evi butuh hanya Tentangan dawah berat, fitnahnya juga semua tahu tapi kalau mamah ridho InsyaAllah Allah ridho Mama cuma bilang kamu akan wafat dalam keadaan syahid ya? dikasih segelas jam-jam, keluarnya lebih dari itu air matanya deras di marwah objek lain sama mamah seperti layaknya yakin Ismail yang berani berkorbanan untuk berkorban di kuncannya satu kita yang lahirin impunya Jää boleh me terveenä, meen ilahinkaan. Tantamansa on vaarattu. Semmoa taudu. Mutta aina olen saanut ke että minun on oltava yhtä kovaa kuin hän. Mutta kun hän on kovaa kuin minä, niin minun on oltava kovaa kuin hän. Mutta kun minun on oltava kovaa kuin hän, niin hän on kovaa Ibu saya sering minta maaf, maafin ya Arfa maa, ga pernah nyepalain Tapi bahwa yakin, wajah epi bakal ada di mana mana katanya bakal masuk tv, suaranya bakal didengar di radio. Gambarnya itu faktanya terbukti semua, karena Allah ga pernah mengingkari janjinya. Jadi di dauran tua saya berusaha untuk tidak menyakiti hati ibu saya, kalau ibu minta rahasianya. Saya selalu berusaha, semaku saya mah bemein, me nyewakin ny mah, boleh. Ibu saya melarap, maa sedikit. Karena umur enggak tahu, bisa jadi happy duluan. bolehlah karena habis. Sena senok pun diikit sebagian. Saya dibayar lagi dengan air matanya. Jadi kalau ibu bertanya, kenapa bisa happy? Bisa seperti ini. Saya bisa apa-apa. Kalau tidak ada rindu Allah. Allah itu letaknya ada di rindu orang tua. Saya sayang sama ayah saya. Saya sayang ibu saya. Opa juga tahu karakter si mamaku. Banyak orang yang datang ke rumahmu kalau dulu kasus per kasus. saya kalau sekarang banyak yang belajar. namanya. sih? If at punya anak. Seperti usaha David. Air mata saya lebih habis dengan anak yang pertama itu. Tapi semua terbayar. Jadi saya ada doa ibu saya sih. boleh sombong. Tumui orangtua, sebesar apapun, masalahpun Allah selesai. Ja, nah, waktu diterran setuju, itu bukan Kiwi, saya enggak tahu ada saya enggak Dan bonusnya sampai hari ini. Jadi jangan main-main dengan wabi Allah yang namanya orangtua. Karena kita bukan Adam dan Hawa yang tak berayah dan tak berbunda. Kita bukan Isa yang tak berayah kita manusia yang gara-gara se-Tuhan melekat saya, benama orang tua. Nanti suatu ketika kalau saya diundang lagi, kita bercerita sebat apalah ayahmu. Itu aja, bu, rasanya, bu. Karena orang yang merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Banyak orang yang benar, merasa benar, tapi tidak benar merasa. Mestinya pintar merasa, benar merasa. Ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu sepikir itu sajalah, guru sesak berada ya, kenapa ini orang bertanya tentang ibu ya saya, seminggu udah enggak ketemu tapi nanti saya kasih kabar itu saja mungkin Pak MC saya mau ngejak berdoa bareng boleh untuk keistimewaan dan keajaiban Ramadan ini bisa Ramadan terakhir kita ini wawangan. yuk saya sekali semuanya sekali, Allahumma Ya Allah Salimni Selamatkan aku li ramadan untuk ramadan ini wasalim dan selamatkanlah ia ramadana li ramadan ali, untukku wasalimhu dan selamatkanlah mimi amalan-amalanku mudah menjadi amal yang diterima ya Allah panjangkan umur kedua orang tua kami berkahkan usianya, tenangkan jiwanya, berikan rezeki langsung kepada kami untuk membahagiakan keduanya. Ya Allah, muliakan keduanya, sayangi keduanya seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Mungkin di sini ada orang tua yang sudah wafat, jangan patah semangat. Mereka menunggu doa-doa terbaik kita, anak-anaknya. Jangan beli mendoakan. Di setiap sejun namanya. Luaskan berkatnya, terangi kuburnya. Bebaskan hisabnya terima amalnya, ya Allah. Peluk dengan pelukan terlembutmu di sisimu. Pertemukanlah kami kembali bersama keduanya. Di surga sama sebagai wujud kangen kami, dan kami kepada keduanya. Selain berpisah lama dengan ajalnya, Ya Allah. Muiakan kedua orang kami. Berjanji ya, yang masih ada orang tuanya, belajarlah ke anak kirtim. Gimana kalau anak kirtim ingat kepada kedua orang tuanya bagaimana mereka menahan air matanya. Sementara kita yang masih ada banyak menyia-nyiankannya, nanti terasanya pas udah gaada. Maka berjanji untuk menghajikan dan memrohkannya, nanti Allah yang kasih rizki. Berjanji untuk memikinkan istana walaupun indah. Kecil tapi indah Untuk sebagai uang mereka Mereka, mereka memahagiaan kita Berapaan juta orang tua yang masih punya hutang Tapi kita gak pernah bertanya Bekas menyekolahkan kita Menikahkan kita, memahagiaan kita Kita juaian jatuh Awas, kejubakan semua Tanya sama berapa hutang mama Tanya, no kan aku ya? ya Aku bisa menunasinya Berjanji untuk memberikan yang terbaik Karena Allah berjanji berat. Siapa yang mehebatkan orang yang Mehebatkan mereka Jangan merasa hebat dan sempurta hebat. Jawab, kita? Semoga Allah hebatkan orang tua kita. Dan Allah wujudkan doa-doanya melalui kita. Rabbana min wa Se ini terakhir, kita bertemu mereka. Maka jangan lama-lama temui mereka, walaupun lewat kebapun. Sepakatnya. Semoga kita dapat rahmat Allah di bulan yang juara ini. Semoga kita dapat waibatul kodah yang lebih baik daripada setiap bulan. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk memeluk kedua orang tua kita dan memohon maaf nya. Salam buat mamanya dan ayahnya dari Ustadhemi. Biar saya kebahagiaan berkahnya. Kaukan Fadil juga semua istiqomah di sini. Dan wafat dalam garamus, nama Fatimah. Jangan hanya berkumpul di dunia, tapi harus berkumpul di surga yang sama. Dengan ama yang Itu saja. Allahumma maina ta'afung karim tuhi buakva fa fa'ani rabba naa atinna fi dunia hassanah Mabai anta asana kenna adabana suman alapikarui ijadiyamai ysikuna sa'umuramu sa'umuramu sa'umuramu alhamdu amin Muhammad ta'na ta'a segala Quranan Kuluhu kasihan kepada beliau Ustaz Evi yang sudah memberikan pencerahan ilmunya kepada kita semuanya Semoga ketaatan, keimanan, dan vakti kita kepada orang tua semakin bertambah. Dan semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha berpati kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya Untuk menuju acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara kajak kita pada malam hari ini dengan ditutup doa kepada majelis subhanatallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi yang dihadam ini diwasa kami al aqwa wal balad astagfirum katsiran al kalam huruf zaman warahmatullahi wabarakatuh